Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mawala wa ba'd Jamal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kita melanjutkan Kembali pembahasan kitab Al-Wajis Fi fikhi sunnati wa kitab Al-Aziz kita masih dalam pembahasan Terakhir mana ini Masuk kepada bab ta'ziah Disyariatkan Ta'ziah kepada keluarga Mayit Keluarga mayit Dengan Apa yang kira-kira bisa menghibur mereka dengan sesuatu yang bisa menghibur Mengurangi kesedihan Mengurangi kesedihan dan kesusahan Karena kematian atau wafat Sehingga Ini diantara yang disyariatkan Dan disunnahkan Sebagian ulama menyebutkan bahwa ta'ziah termasuk bagian dari uh, fardu kifayah. Sebagian dari fardu kifayah ini adalah hak sesama muslim atau sesama <tuh> uh, mukmin. Sehingga disyariatkan untuk memberikan uh, sesuatu yang bisa mengurangi kesedihan, ini mengurangi kesedihan dan bisa menghibur mereka. Sehingga termasuk diantara yang disyariatkan dalam ta'ziyah adalah juga memberikan nasihat untuk ritau dan sabar dengan apa yang terjadi Dan bahwa yang terjadi itu adalah sesuatu yang pasti Artinya takdir yang Allah tentukan Dan tidak akan berubah atau tidak akan bergeser Tidak akan maju dan tidak akan mundur Ajal itu sesuatu yang sudah apa? Ditetapkan, sesuatu yang pasti Tidak bisa dimajukan dan dimundurkan kalau umur itu bisa dimajukan dan dimundurkan, Tapi kalau apa nah, Kalau ajal Ini sudah sesuatu yang apa Yang sudah pasti tetap Nah ini Umur bisa bertambah Bisa berkurang Tapi kalau ajal Maka sudah keputusan akhir Atau sesuatu yang final sifatnya Nah disebutkan di antara nasihat yang diberikan kepada al mayyid, keluarganya Karena namanya ta'ziah itu adalah untuk keluarga si mayyid Keluarga yang ditinggalkan Ini. <tuh> Sehingga diberikan nasihat Dengan hadis-hadis Rasulullah SAW Dengan ayat Al-Quran Sehingga kalau dia bisa hafal atau tahu hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan Yang bisa menghiburnya Yang bisa menghiburnya Apabila tidak e, Bisa menghafalkan Hadis atau ayat Al-Quran Maka disampaikan e, Perkataan Ataukah disampaikan nasihat e, Dan hiburan Ucapan yang menghibur e, Sesuai dengan Tujuan yang syar'i dan yang penting adalah tidak sampai ucapan itu menyelisih syariat. Menyelisi apa? Syariat. Contohnya apa menyelisih syariat? Yaitu dengan menyampaikan hal-hal e, yang menyimpang dari akidah seperti mengatakan jatuh oh, ya. dan sebagainya, ya. Seandainya dan seandainya ini ndak bakal terjadi ya kan. Nah ini, ini ini justru menyelisih apa? menyelisih syariat. Ini karena mengatakan sesuatu berandai-andai. Kalau enggak seandainya, enggak seperti ini atau kejadiannya enggak seperti ini. Nah ini. ini. Nah, itu eh, perkataan yang menyelisih syariat. Sehingga nasihat yang diberikan ini yang sangat penting bagi keluarga si mayit apalagi mereka dalam kondisi yang labil maka di, dihibur atau diberi nasihat. Nah ini diberi nasihat dengan uh, sesuatu yang terkadang dilakukan itu si ahliil mayit menyelisih syariat. Nah <tuh> ini yaitu meratap mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Yang tidak seharusnya yang itu mengingkari atau me menyatakan ketidakpuasan terhadap takdir. Eh, terhadap takdir yang yang ada. Kenapa bukan saya? Eh, ini kenapa kok dia yang paling baik, anak saya yang paling baik eh, dan sebagainya, paling pintar, paling ini dan eh, intinya me, eh, menyesalkan. Eh, menyesalkan kejadian itu dan berandai-andai seandainya enggak terjadi, seandainya enggak demikian, seandainya. Nah ini ini justru menyelisih syariat. Nah disebutkan dalam hadis An Usama bin Zaid <tuh> di antaranya dari Usama bin Zaid Rasulullah Anhu dari Usama bin Zaid dia berkata Nain indan Nabi kami di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para salatilaihi ehda banatihi maka ada salah satu di antara putri beliau taduuhu meminta memanggil beliau waduh biru dan mengabarkan kepada beliau Anna Sobian Laha bahawa anaknya anak kecil atau anak laki-lakinya benarlah fil mauti itu terlihat sakaratul maut Terlihat ini kayaknya tak lama hidupnya, hidupnya tidak lama. Fakahlah Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Irjilaiha, kembalilah kepadanya. Faakhbirha, <clears throat> kabarkan kepadanya An Nallillahi Nah ini ucapan yang bisa diambil sebagai contoh. Uh, wasiat atau nasihat bagi keluarga si simayit atau orang yang uh, meninggal atau orang yang kelihatannya tanda-tandanya sudah mau meninggal. Nah ini ini uh, yang terjadi pada putrinya Rasulullah SAW. Uh, Di mana anaknya yaitu cucunya Rasulullah SAW. Nah disebutkan. Nasihatnya bahawa Rasulullah Inna lillahi ma'akhoda Sesungguhnya Milih Allah Kalau Allah mengambilnya Apapun yang Allah ambil Maksudnya diambil apa nyawanya Maka ya Dia itu milik Allah Kembali kepada Pemiliknya Kembali kepada yang memiliki Manusia itu Bukan pemilik anaknya Sendiri Suaminya, istrinya Atau siapapun orang tuanya Bukan pemilik Allah yang memiliki Inna lillahi Kita itu milik apa? Milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Wa inna ilaihi rajin. Ini maknanya Kita ini milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Maka kata Rasulullah Inna lillahi ma'akhal Yang Allah ambil Yaitu miliknya Wa dan yang Allah berikan pun Itu juga milik Allah Harta kita Rumah ini Tanah Perhiasan harta seluruhnya Yang Allah berikan kepada kita Dan masih ada pada kita Itu sebenarnya milik ya Milik Allah Itu Allah yang memiliki Lillah itu milik Allah Innalillah kita ini semuanya dan apa yang kita miliki itu milik Allah nah, dan akan kembali kepada Allah sehingga harta itu titipan nah, ini titipan nah, sementara saja sehingga karena dunia ini sifatnya sementara dan apapun yang Allah berikan di dunia ini juga bersifat apa sementara. Nah, bagaimana kita nanti akan dimintai titipan itu? Eh, nah, mau di uh, Taruh di mana titipan Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk apa titipan tersebut? Apabila uh, digunakan uh, di jalan Allah untuk kebaikan, eh, ini kebaikan uh, untuk kebaikan akhiratnya maka inilah yang akan dia akan dapatkan kembali. Jadi harta yang Allah titipkan itu akan menjadi tetap punya kita kalau kita itu belanjakan di jalan Allah. Nah ini, nah kita akan mempertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ada hari kiamat. Apa yang sudah kita belanjakan untuk makan kita, keluarga kita? Ini. Nah kalau kita belanjakan di jalan yang benar, maka akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Seorang kepala rumah tangga suami, maka dia memberi nafkah kepada keluarganya istrinya. Ini salah satu diantara eh, jalan yang benar atau yang baik, karena dia menafkahi anak dan apa? Istrinya. Ini anak dan istrinya. Maka kalau dia menafkahkan, maka dia dapat pahala. Dia sedekahkan, maka dia juga dapat pahala. Nih, kalau dia belanjakan untuk perkara yang dihabis di dunia ini, maka ini semuanya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, <tuh> nah disebutkan. Kata Rasulullah Milik Allah yang Allah ambil Dan milik Allah juga yang Allah beri Yang masih ada pada kita Yaitu semuanya milik Allah Kita saja milik Allah Kita ini semuanya manusia milik Allah Apalagi yang yang ada pada kita Ini semuanya milik Allah semuanya Nah disebutkan Kata Rasulullah Kullah syai'in indahu bi ajalin musamma dan sesungguhnya dan segala sesuatu kata Rasulullah kata Rasulullah kullay sayin indahu di sisi Allah itu ada ajalnya yang telah ditetapkan. Famurha fal tasbir suruh dia untuk sabar kata Rasulullah hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala. Okay. Musibah itu kalau kita sabar ada pahalanya. Kalau kita sabar dan kita mengharapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah, Allah beri pahalanya. Nih, nah ini ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Nah, ada dua perkara yang harus di yang seharusnya ditinggalkan, dijauhi meskipun banyak orang masih melakukannya sampai sekarang atau sampai bahkan Rasulullah menyebutkan ini enggak akan bisa ditinggalkan oleh manusia. Artinya Pak, umatnya nah ini, umat Rasulullah, ya kita mesti ada yang melakukan. Dan ini adalah merupakan larangan keras. perkara yang sangat diingkari Rasulullah. Tetapi sudah ada informasi di sini bahwa mesti akan ada yang masih melakukan. Nah ini, masih ada yang melakukan di antara umat Rasulullah. Padahal ini sudah dilarang sejak zaman Rasulullah. Nah Ini Rasulullah sudah melarangnya di dalam syariat. Tetapi kata Rasulullah ini keberita masih ada saja yang masih apa melakukan hal ini. Apa saja itu? <tuh> yang pertama berkumpul untuk takziah di tempat khusus nah, di tempat tinggalnya yang tempat kematiannya keluarganya yang meninggal nah, nah, berkumpul-kumpul untuk takziah takziah ini uh, disyariatkan untuk apa untuk memberikan uh, nasihat yang meringankan beban yang meringankan si keluarga si simayit Nah, tetapi yang uh, diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini tetapi masih dilakukan oleh banyak kaum muslimin yaitu berkumpul untuk takziah, berkumpul untuk uh, takziah si mayit, si keluarga si mayit ini uh, entah di rumah, di kuburan bahkan atau di masjid. Uh, ini yang diingatkan oleh apa? Uh, oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu apa keluarga si simayit membuat makanan ini membuat apa makanan untuk tamu yang takziah yang datang untuk melakukan takziah ini. Nah ini adalah sesuatu yang menyelisihi tuntunan Rasulullah Sutul Salam. Tuntunan Rasulullah berkumpul dan makan-makan. Ini yang ngasih makan adalah yang apa kesusahan. Ini ini kebalikan dari yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hi, dan dianggap ini sebagai satu bagian dari agama ini. Padahal ini justru uh, adalah merupakan salah satu uh, uh, budaya impor dari agama lain. Ini di dalam agama Hindu. Ini adalah sebuah ritual yang wajib dilakukan. Ini. Yaitu si keluarga si simayit membikin makanan. Ini. Nah, salah satu di antara bentuk konkret atau yang terjadi di sebagian kaum muslimin eh, seperti di Bali, mereka acara peringatan kematian itu adalah peringatan yang merupakan bagian dari apa? Agama membuat makanan untuk apa? Untuk orang yang datang, uh, diundang dan bahkan mereka diundang untuk berkumpul makan-makan, uh, <tuh> uh, diberikan makanan kepada mereka. Nah ini, nah ini yang sebenarnya adalah merupakan uh, masih peninggalan dari agama-agama yang yang uh, yang dianut nah oleh. <tuh> Banyak nah, di kalangan Tetapi diimpor ini kepada Oleh kaum muslimin Nah ini diamalkan nah, Bisa jadi penyebabnya Adalah ketika uh, Mereka yang masuk Islam dari kalangan uh, Misalkan Hindu Tapi Budaya Hindunya masih apa Melekat dan Dilakukan nah, ini Dilakukan dengan keyakinan Yang juga keyakinan itu Ada pada agama mereka E, tapi keyakinan ini nggak ditinggalkan. E, keyakinan ini nggak ditinggal. E, sehingga ber, akhirnya pak, ya terus turun temurun masih terus dijalankan. Turun temurun masih dijalankan. E, ini peringatan kematian ini. E, sehingga peringatan kematian tidak ada di dalam Islam. Nggak ada di zaman Rasulullah para sahabat tabiin tabi tabiin yang disebut dengan peringatan apa kematian atau yang kemudian di banyak dilakukan kaum muslimin yang disebut Hawl Ya. Dia ada di dalam syariat, dalam hadis Rasulullah, enggak bakal ada. Nah, di dalam kitabnya Imam Syafi'i juga enggak ada. Nah, ini. Enggak bakal apa? Ada. Karena justru ini yang dilarang. Di dalam hadis. Nah, ini <tuh> dilarang. Nah, jadi ya, apa? Eh apa dasar dari dua perkara yang ini adalah terlarang, yaitu apa? Yang pertama hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Jarir mengatakan ini sahabat, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuna kami, siapa kami? Para sahabat. Kami para sahabat. Dan ini pemahaman mereka adalah sesuatu yang jelas diambil. Hal ini dari para sahabat Rasulullah. Kami naudul istimah. Ini sangat jelas hadisnya. Kami menganggap, menghitung, menganggap, meyakini al-istimah ialah ahli al-mayyit berkumpul-kumpul kepada keluarga si mayyit. Wasoni atat toam. Dan membuat makanan nah ini Membuat apa? Makanan Tidak disebutkan sini ma Ahlul mayit yang membuat makanan Atau apa? Orang lain yang membuatkan makanan Orang lain yang membuatkan Makanan Badadafnihi, Setelah dikuburkan Setelah dia apa? Dikuburkan Minan niyahah Ini termasuk bagian dari apa? niyahah meratapi si mayat yang jelas dilarang. Nah, jelas di, dilarang meratapi si mayat adalah sesuatu yang jelas dilarang. Nah, wniyahah. Nah, sehingga sehingga pak hadis ini eh, sesuai dengan berita rasulullah. Nah, ini, ada dua perkara min ambil jahiliyah dan itu termasuk perkara pak Jahiliyah yang enggak ditinggalkan oleh umatku, layak rukuhunak. Ini umatku enggak meninggalkannya. Maksudnya masih saja ada yang melakukan, masih saja ada yang melakukannya, masih terus dilakukan oleh umatku dua perkara. Itu yang salah satunya adalah apa? Niyahah halal mayit, meratapi si mayit. Nah para sahabat eh, Karena kejadian ini Tidak ada di zaman Rasulullah Tidak ada zaman apa Rasulullah tetapi muncul <tuh> Di zaman para sahabat Kok ada ini Di tempat-tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin ternyata apa Budaya itu ada Ini eh, Budaya ada kumpul-kumpul Untuk keluarga si main eh, Dan membuat makanan eh, Di zaman Rasulullah tidak ada Nah mereka menemukan para sahabat itu kejadian ini pada pada masa mereka setelah rasulullah wafat. Maka para sahabat mengatakan kami itu menganggap kami para sahabat ini termasuk bagian dari apa? Niyahah meratapi si sema'it jelas-jelas dilarang. Niyahah itu dilarang. Nah, rasulullah sudah mengabarkan perkara jahiliyah yang nggak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah niyahah salah satunya. Yang kedua takan fil nasab mencelah nasab. Oh ini nasabnya uh, nasabnya orang rendahan ni. Ya? Nah ini seperti halnya di dalam uh, agama Hindu itu ada kasta. Direndahkan memang ya. Nah ini uh, sudra apa namanya sudra. Nah ini kasta yang lebih uh, rendah yang paling rendah ini. Uh, Sehingga Pak, kasta ini seperti halnya uh, sudah sampai mendekati binatang. Nah ini, mendekati binatang. Sehingga Pak, kasta ini termasuk kasta yang uh, dihinakan. Mereka ini uh, dihinakan. Nah itu. Kalau uh, mereka daftar pegawai negeri, nggak bakal diterima. Nah ini, pekerjaannya mereka ini pekerjaan yang Apa? Uh, pembantu atau uh, yang seperti itu eh, ini sehingga mereka uh, ketika di, di, uh, diketahui dan mereka ada tingkatannya ada yang nengrat ada yang apa uh, tingkatan apa yang Brahmana ya kan eh, ini seperti uh, dan seterusnya sehingga pak ini yang <tuh> yang di uh, di celah nasabnya ini dan sebagian kaum Muslimin mereka terpengaruh dengan adanya tingkatan pada manusia. Ya ini feodalisme ini. Ya. Ya ini, wo oh ini anaknya uh, kiai ini harus ngesot kalau datangnya. Ya ini kalau kiai dan sebagainya ini, dia ada di dalam Islam. Ya ini bahkan Rasulullah sangat membenci. Ya ini sangat membenci uh, sok. Para sahabat itu kalau Rasulullah datang, Rasulullah ini mengingatkan, apakah kalian memperlakukanku seperti halnya kaum nasrani memperlakukan kepada kaisarnya mereka? Ya ini atau Persia kepada kisranya? Bagaimana mereka? Mereka itu tunduk ruku, ya ini bahkan sujud, bahkan apa? Sujud. Mereka berjalan tidak bisa kemudian jalan eh, ketemu dengan raja ini harus apa? menunduk bahkan ngesot dan ini terjadi dan itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah diingatkan nah salah satunya adalah ini tadi yaitu niaha nah, niaha baik maka disebutkan sehingga pak sunnahnya yang justru disunnahkan itu bukan berkumpul-kumpul ini yang justru ini adalah budaya impor bukan dari Islam Nah, ini tujuh hari ya atau tujuh hari berturut-turut. Nah Ini Swahana Berapa dana yang dikeluarkan dan yang terjadi banyak diantara kaum muslimin nggak enak merasa nggak enak kalau nggak mengadakannya kan. Nah, ini sehingga harus ngutang-ngutang. Ini sudah musibah eh, sudah jatuh ketimpa apa tangga terus bak sak blekan eh, pohonnya. Eh, dan seterusnya eh, ini luar biasa seenggak apa ini yang eh, banyak kaum Muslimin ini sebenarnya eh, mereka justru terbebani dengan budaya ini kerana bukan dari Islam, nah, bukan dari Islam memperingati peringatan kematian, peringatan kelahiran ini dah ada di dalam Islam di dalam syariat bahkan ini bentuk tasabuh bentuk apa tasabuh menyerupai kaum kafir. Siapa kalau ulang tahun eh ini kaum Nasrani, Yahudi eh, ulang tahun kematian menyerupai apa? menyerupai eh, Hindu eh, dan kaum paganis. Nah, ini paganis. Yang mereka menyembah berhala. Ini mereka memperingati peringatan-peringatan kematian, kelahiran, ulang tahun. Ini semuanya bukan dari Islam. Tidak ada di dalam Islam ulang tahun kelahiran dan juga apa? kematian, ya ini yang ada hari raya cuman dua Idul Fitri dan Idul Adha, ya ini bahkan nggak ada peringatan tahun baru di dalam Islam di zaman Rasulullah SAW, para sahabat tabiin sampai ratusan tahun, ya ini sampai seratusan tahun belum ada muncul ini, ini muncul itu peringatan-peringatan itu baru uh, baru abad uh, kedua atau ketiga hijriah. Abad kedua atau ketiga apa Hijriya. Setelah seratus tahun berlalu ini Sejak wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sejak wafatnya Rasulullah Sehingga awal munculnya Perayaan-perayaan Kalau di Agama lain ini sudah berjalan Sudah menjadi budaya mereka Tetapi masuknya Peringatan-peringatan ini Yang melakukan adalah Apa yang disebut dengan Daulah mereka menamakan dirinya Daulah Faltimia, menisbatkan diri kepada Faltima putrinya Rasulullah. Padahal mereka sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali nasabnya, nggak nyambung blasnya. Ini dengan Faltima hanya pengakuan saja. Ya seperti Pak Alawi lah sekarang ini. Ini ya. itu Faltimia dulu sudah ada. Ini mereka menisbatkan berapa Faltima. Kalau sekarang kepada Ali eh, eh, Dulu kepada Fatimah eh, Fatimah Putri Rasulullah S.A.W Mereka Banu Ubed al Mereka yang pertama kali mengadakan apa? Berbagai peringatan-peringatan Kelahiran, kematian Bahkan bukan hanya kelahiran Nabi Muhammad Kelahiran Ali, Hussein, Hasan. Uh, kemudian Fatimah dan sebagainya, mereka menetapkan bikin tanggal-tanggal uh, sendiri. Ini <laughs> bikin tanggal sendiri, uh, termasuk kematiannya. Kalau kematiannya Husain, nah ini di Karbala, uh, 10 Muharram Asuro. Ini yang itu sudah mereka peringati sebelumnya kaum Yahudi. Jadi impor dari agama apa? Yahudi. Ini sehingga mereka mau, mau uh, merayakan kematian. Ini hawl hawlnya Hussein. Ini. Nah dan sebagainya e, peringatan peringatan yang tidak ada di dalam di dalam Islam mereka yang pertama kali mengadakan dan Fatimiyah, Fatimiyah ini mereka rohir e, dari amalan mereka ini adalah syiah Tetapi sebenarnya mereka lebih jauh lebih parah ini baktinya. Eh mereka e, para ulama menyebut Daulah Fatimiyah ini bukan muslim Ibnu kafir Menyebutkan ini bukan muslim Kafir Mereka kaum musyrikun ini. Mereka kaum apa? Kaum musyrikin yang mereka Menampakkan keislaman Ini Tetapi Sebenarnya memendam apa? kekafiran. Maka para ulama menghukumi Daulah Fatimiyah yang disebut Mereka menisbatkan diri pada Fatimiyah ini Ini hanya dusta mereka untuk menarik kaum muslimin mengatasnamakan ahlul bait. ini sehingga yang digunakan banyak digunakan mereka ini ahlul bait. Nah ini nisbatkan diri kepada ahlul bait sudah. ini iya kan? ini subhanallah. Nah kemudian disebutkan di antara dalilnya yaitu apa? yang sunnah Ya, yaitu justru keluarga si mayat dibuatkan makanan Atau diantarkan makanan oleh tetangganya Ini sunahnya Tetangganya yang memberikan apa? Makanan eh tetangga yang memberikan makanan eh, Kepada keluarga si mayat Yang bisa mengenyangkan mereka Jadi bukan bawa beras tapi bawa makanan memang ini eh, Bawa apa? Makanan. E, makanan jadi karena mereka itu Sudah tersibukkan e, Tersibukkan dengan e, Dengan berbagai atau sesuatu Yang membuat mereka sedih e, Musibah ini sudah membuat Mereka sedih e, Maka e, Yang ngasih makan ini tetangganya Keluarga yang lainnya e, ini Familinya Ini bawakan makanan memberikan Atau yang memasakkan misalnya Dan kebiasaannya di zaman Rasulullah, orang yang e, mengalami musibah kematian, gak ada api, Gak ada api itu maksudnya gak masak. Tapi dimasakkan oleh apa? Tetangganya. Jadi yang nyala itu kompornya tetangga. Ini yang nyala. Atau diantarkan makanan. E, mungkin dipesan dan sebagainya. Nah itu. Jadi itu <tuh> sunnahnya. Tapi justru sunnah ini yang tidak berjalan. Ini tidak diamalkan. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu kali. Ia berkata, lemaja anak ibn Ja'far hina putihlah. Ketika datang berita kematian Ja'far, ketika terbunuh, Ja'far kakaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau nabi nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, isnauliyahli Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far Yang meninggal itu makanan Buatkan makanan nah ini Bukan bahannya yang diantar Tapi apa Makanan jadi yang siap untuk langsung dimakan ini Isna'u, bikinkan Jadi bukan uh, Kasih bahan makan Tapi isna'u Kata Rasulullah Isna'u itu maksudnya bikin Bikin makanan jadi nah, Untuk si Keluarga si keluarga Faqad adahum Karena datang telah datang kepada mereka Amrud yaswaluhum Perkara yang Menyibukkan mereka Kematian ini menyibukkan Kesedihan yang menimpa Sehingga mereka sudah Tidak sempat mikir sudah ya Bahkan mungkin tidak makan Kalau seandainya tidak dikasih makan Iya kan dan karena kesedihan itu sudah enggak doyan makan, sudah sampai besok mungkin sudah enggak makan-makan, makan enggak makan, minum. ini. Awatahum yasaluhum datang pada mereka yang menyibukkan mereka sehingga mereka dihibur dengan salah satunya sudah urusan makan tetangganya. Jadi itu menjadi budaya di dalam Islam. ini sunnah ini yang membentuk budaya sebenarnya sehingga agama itulah yang sebenarnya membentuk suatu budaya budaya itu hasil dari apa keyakinan budaya itu hasil dari keyakinan sehingga Islam ini akan membawa suatu budaya tersendiri nah kalau sebelum masuk Islam satu kaum itu mereka agamanya paganis maka budaya yang berkembang ya budaya apa Paganis, budaya penyembahan berhala Ritual-ritualnya juga apa? Budayanya ini adalah penyembahan kepada berhala Kesirikan Budaya itu akan membentuk sesuai dengan keyakinannya Budaya Islam terbentuk karena apa? Keyakinan dan syariat Islam Syariat ini akan membentuk budaya Adat kebiasaan Jadi adat kebiasaan itu sebenarnya hasil dari apa? Dari agama yang ada pada satu kaum. Ini agama itulah yang akan membentuk budaya. Bukan budaya menjadi apa? agama. Nah, ini sebagaimana yang sekarang ini terjadi, budaya-budaya Hindu Buddha yang seperti peringatan kematian, kelahiran. Ini yang kemudian jadi membentuk apa? keyakinan. Jadi akhirnya terimpor keyakinan Hindu Buddha ke dalam tubuh kaum muslimin. Masih meyakini Seperti apa roh gentayangan Ini akidah ini Tapi membikin apa Membentuk suatu budaya Kayak ini Sampai jadi ada keyakinan Muncul hadis-hadis palsu Kayak ini Seperti apa Ruh si mayit itu Datang selama tujuh hari berturut-turut Nah ini harus kasih makan ini ya, nah, ini harus disiapkan acara, <laughs> harus siapkan acara. Nah ini kemudian selama tujuh hari itu keliling me, me, mengintai atau mengawasi datang tiap hari, nah, ini nah, dia akan survei diadakan uh, acara anda ini ya, Nah itu nah, kalau nggak diadakan acara ini uh, nagih itu ya. Nah ini, ya. Nah keyakinan ini Atau hurufat ini Yang akhirnya membentuk ini Seperti itu Akhirnya kemudian Membentuk keyakinan orang yang enggak melakukan itu Seperti memperlakukan Orang tuanya kayak kucing Ya Loh Sehingga menjadi sebuah syariat Padahal tidak ada di zaman apa Di zaman Rasulullah Artinya syariat ini tidak ada melakukan Ritual peringatan Kematian 7 hari 40 hari dan seterusnya Ini eh, Diambil dari mana? Eh, oh ada kitabnya Iya ada kitabnya eh, Kitab Ujarobat juga ada ya. eh, Kalau kitab kuning dan sebagainya Ini eh, yang dilihat itu Bukan eh, ada kitabnya Kalau kitab ada Kitab perdukunan pun pakai bahasa Arab, Ada ya Ya, sihir, kitab sihir, ada Kitab filsafat berbahasa Arab, ada ya, Ini, Kitab berbagai agama, kesyirikan ada dalam bahasa Arab Emang bangsa Arab dulu bangsa musyrik Sebelum diutus Rasulullah SAW Mereka musyrikun dan mereka Dan budaya kesyirikan ada Dan ada bukunya, tuntunannya ya, ini. Jadi ritual-ritual ini ada kitabnya dan kitab-kitab itu kadang diambil dari kitab-kitab Dari buku-buku seperti filsafat Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab Kitabnya Hindu, uh, Weda dan sebagainya Diterjemahkan dalam bahasa uh, bahasa Arab Bahasa ini dengan berbagai macam bahasa Sehingga jadi bahasa bahasa Arab Bukan kemudian loh ini jadi kitab kitab kuningnya, kitab gundulnya Nah ini yang yang yang penting itu bukan adanya kitab gundulnya ya nah ini. Karena kita perdukunan juga ada kitab gundulnya. Nah ini. Ada Samsul Ma'arif, ada judul-judul ini ya. Rapalnya ilmu sakti mantra ini ucapkan ini sekian kali. <guluh> ini mujarabnya. Nah dan subhanallah. Ada nah ini. Ya, jadi apa <tuk tangan> tuntunan? Artinya kitab-kitab seperti itu banyak memang. Tetapi yang harus diteliti itu adalah ini hadisnya bagaimana. Kalau hadis palsu ya nggak bisa jadikan dasar. Jangan kemudian semua yang disandarkan ber Rasulullah langsung diuntal, untal apalagi untal miring. Untal miring itu bagaimana? Begini untal miring. <tuk tangan> ya, ini kalau obat pil kan begininya. Ya, ini. <tuh> Jadi ditelan mentah-mentah Maksudnya Sehingga apa Akhirnya sesuatu yang uh, Budaya ini menjadi apa Menjadi uh, sesuatu yang <tuh> uh, Dianggap bagian dari Islam Tapi, Nah kata Rasulullah uh, uh, Ini Buatkan makanan Untuk keluarga si Mahinyid Nah kemudian apa yang bermanfaat Bagi si Mahinyid apa yang bermanfaat? Dari eh, Orang yang masih hidup Dari orang yang masih apa? Hidup atau dari Perbuatannya ketika Di dunia, ketika masih hidup Ini bermanfaat eh, Intinya amal soleh itu yang Paling bermanfaat Amal soleh si mayid Ini adalah yang paling apa? Paling bermanfaat, tetapi Seorang muslim Yang masih hidup Dia bisa memberi manfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi juga untuk orang lain Kita ini yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati Kepada orang yang sudah apa? Sudah mati And Siapa saja orang tua, anak, istri, suami Tetangga atau orang yang lain Orang lain yang tidak kita kenal Masih bisa bermanfaat untuk si mayit Yang muslim Kalau kafir Sudah tidak bermanfaat Tidak akan ada manfaatnya Tidak bisa bermanfaat Kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang mati Dalam keadaan apa? Kafir nah, Tapi kalau muslim masih ada manfaatnya nah Ini Terutama doa Ini yang paling penting Doa adalah yang paling bermanfaat Maka disebutkan di sini apa saja yang bermanfaat, bahwa si mayat mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat dari amal orang lain, selain amalnya sendiri. Meskipun yang paling bermanfaat adalah apa, amalnya sendiri ini yang paling bermanfaat. Maka jangan kemudian kita ini mengharapkan manfaat amalnya orang lain. Sementara kita melupakan amal kita Padahal ini yang lebih apa? Bermanfaat, paling bermanfaat Nah, nah yang pertama eh, Doa Sesama muslim Doa untuk orang muslim Kita mendoakan sesama muslim Maka kita bisa memberi manfaat kepada Si muslim yang sudah meninggal Nah ini Apa dasarnya disebutkan? Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Allah berfirman, "Wal ladhina ja ba'dihim" dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa mereka? Muhajirin dan Anshar, para sahabat, ia quluna. Eh. Yaitu apa? Mereka mengucapkan, mengatakan ini doa. Yang dimaksudkan adalah mengucapkan doa ini. Apa doanya? Rabbana firlana Ya Allah ampuni kami Ini yang paling bermanfaat ya kan? Ampuni apa? Kami meminta ampun Untuk dirinya sendiri Ampuni kami Yang kedua Wali ikhwanina Dan ampuni Saudara-saudara kami Alladzina sabakuna Bil iman yang sudah mendahului kami maksudnya meninggal dengan iman meninggal dalam keadaan apa mukmin meninggal dalam keadaan mukmin yang sudah mendahului kami memintakan ampun untuk orang yang sudah meninggal seluruh kaum mukminin doakan saja nah ini doakan seluruh kaum muslimin ini salah satu doa kita sebenarnya harus hafal doa ini rabbana filana Wali ikhwanin al ladina bil iman. Ini. Walatajal fi qulubina qillal al ladina amanu Rabbana innaka rofirahim. Ini doa yang harus kita hafal. Ini. Hafalkan surat Al Hasr ayat ke 10 Sudah. Hafalkan ini doa. Rabbana filana wali ikhwanin al ladina bil iman. Dan untuk saudara kami yang mendahului kami keiman dengan keimanan. <coughs> Dan jangan jadikan Di dalam hati kami Ghillan Nah ini itu apa? Ghillan lilladina amanu Yaitu apa? Kedengkian terhadap orang-orang yang beriman Rabbana Innaka ra'ufurrahim Rabbana sesungguhnya Engkau maha ra'uf Maha pengasih lagi, maha penyayang Nah ini ayat eh, Yang menunjukkan eh, Disyariatkannya doa untuk sesama muslim Nah itu Jadi ini doa yang Seharusnya kita ucapkan nah ini Muslim yang bagaimana bukan hanya orang tua kita Saja, anak kita, saudara Tetangga, enggak Semua kaum apa Muslimin yang sudah meninggal Sudah mendahului kita Makanya ini doa lengkap Doa apa Doa istighfar paling lengkap Ini salah satunya Nah doa istighfar yang paling lengkap bukan hanya untuk sendiri tapi untuk yang lainnya. <tuh> yang berikutnya hadis Rasulullah. Dasar yang berikutnya adalah hadis Rasulullah Sosalam wali kaulin Nabi. Nah ini berdasarkan Nabi Sosalam. Ya itu apa beliau bersabda dakwatul maril muslim li ahi doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim. Doa seorang muslim untuk saudaranya Sesama wa muslim Bidohri'il waib Tanpa kehadiran yang didoakan Kita mendoakan Sembunyi-sembunyi nah, ini Tanpa diketahui orang yang Kita doakan Kita doakan kebaikan untuknya Maka Doa yang seperti ini mustajab Mustajabah Sangat dikabulkan Dikabulkan Maka kalau kita mendoakan saudara kita itu dalam keadaan kita ndak ndak cari muka kepada orang yang kita doakan semoga engkau dipanjangkan umurmu -umur dan seterusnya ini yang kita doakan biasanya yang yang yang kayak kaya yang punya jabatan ini kita datangi kita doakan kita cari muka ini namanya ya ini kalau betul-betul kita itu apa ingin memberikan manfaat kepada orang yang kita apa doakan tanpa sepengetahuan dia ya tanpa sepengetahuan apa dia nah, ini didoakan nah, doakan dapat istri lagi misalnya ya nah, ini itu lebih mustajab itu kalau tanpa sepengetahuan yang didoakan <laughs> ini contohnya nah, ini jadi apa ini lebih mustajab bila hari lukaik mustajab pak ya kan nah, ini insya Allah jadi ini ini lebih dikabulkan daripada doakan di depannya. Ya, tak e, apa-apa didoakan di depannya. Tapi apa? E, kalau mau lebih apa? Mustajabnya lebih mustajab. Ini doakan tanpa kehadirannya. Berarti bidahril kuib namanya. Eh, bidahril kuib. Mustajab apa? Hmm. Kenapa? Kata Rasulullah, Indaroksihi malakun wakal di. Eh, Kepalanya, ini di kepalanya, maksudnya di, eh, di, di dekat dengan dirinya, itu ada malaikat yang mewakal Malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Memang tugasnya mencatat. Tugasnya apa? Mencatat doanya ini. Mencatat, salah satunya mencatat doa Kulama da'ali akhihi bifair. Setiap kali mendoakan saudaranya liyahi bihayir dengan kebaikan, mendoakan apa kebaikan nah, itu. Maka kalal malakul muwakalubihi malaikat yang ditugaskan oleh Allah tadi untuk mencatat apa, mencatat perkataan perbuatannya si orang tadi yang berdoa tadi, maka dia Mengatakan, walaka Aini, Amin walaka bimislen. Ini Amin walaka ya, bimislen. Ini ya Allah Amin. Ini maksudnya ya Allah kabulkanlah. Dan kata malaikatnya apa? Engkau juga dapat. Engkau juga, pak, juga dapat. Ini. Nah, jadi kalau kita pengen eh, yang pengen menikah lagi doakan saja orang lain ya. <gak> nanti malaikat mendoakan, apa? <gak> Mendoakan dia. <laughs> ini pengin rezeki ya. Doakan orang lain dapat rezeki. Ia ya kan? Ini. Kenapa doa Bido Haril ini akan uh, merupakan bentuk keikhlasan. Ya. Bentuk apa? Keikhlasan dan uh, jauh dari dengki, iri dan dengki. Ini. Kena mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ia ya kan? Mendoakan untuk saudaranya. Ini. Doakan semoga uh, apa? Uh, dimudahkan urusannya oleh Allah nah ini misalkan Nah jadi uh, Malaikat akan berdoa Engkau juga apa? Dimudahkan urusanmu Dimudahkan urusanmu Dan itu doa <tuh> Ini lebih terjaga keikhlasannya Lebih terjaga apa? Keikhlasannya <tuh> Kemudian yang kedua apa yang bisa men, me, memberikan manfaat amalan orang lain Juga bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal Yang kedua adalah menunaikan hutang si mayit Membayarkan apa? Hutangnya Hutangnya ada berapa? Ini sedekah yang bermanfaat ya ini Sedekah ini bisa jadi lebih bermanfaat daripada ketika dia masih hidup Ketika dia masih Apa? Masih hidup Maksudnya kenapa Kalau dia masih hidup Dia mungkin bersedekah kepada si fulan nah, ini. Mungkin dia membelikan yang haram Ini orang miskin Kita kasih nah, Ini Dia dapat uh, Dari kita misalnya Oh Ini dapat uang kita kasih orang 50 ribu Akhirnya ini orang perokok kasih, Belikan apa perokok. Bagaimana manfaatnya Kita ngasih orang apa sedekah tapi ini orangnya apa rokok nah, ini beli rokok nah, ini kita sedekah pengennya dia itu apa e mengeluhkan kesulitan hidup belum makan nasi belum beli beras iya lah ini nah, akhirnya apa kita kasih lima ribu yang dibelikan beras berapa sekilo toh nah, ini sisanya apa rokok inilah kalau <laughs> alhamdulillah ini nah ini <tuh> Nah, makanya ngasih sedekah juga juga lihat-lihat ya kan. Eh, juga lihat-lihat ini -lihat. sedekah. Nah, tapi kalau ini orang yang sudah meninggal kita sedekahkan apa? Nah, ini, punya utang kepada siapa? Oh, utangnya kepada si fulan. Ya sudah, kita bayarkan hutangnya. Ini jelas lebih apa? bermanfaat. Bisa jadi lebih bermanfaat. Nah, ini. Nah, jadi ini salah satu di antara sedekah atau Menunaikan hutang si mayir Nah ini Dan ini berdasarkan hadis Abu Qatadah Nah ini Abu Qatadah itu ketika ada Seorang sahabat meninggal Diberitakan bahwa ini sahabat Ini punya utang. Rasulullah enggak jadi nyolati Kata Abu Qatadah Ya Rasulullah salati, aku tanggung hutangnya Berapa hutangnya? Dua dirham Sudah, dua dinar Akhirnya disolati oleh Rasulullah Karena sudah ada yang nanggung Rasulullah itu nggak nyolati orang yang punya utang Muslim Sahabat tapi kalau disebut punya utang meninggalnya ada yang menanggung nggak eh, ini sudah salati kalian salati Rasulullah nggak nyolati Abu Khoty ketika itu faham ya Rasulullah sudah salati saja aku yang menanggung dua dinar itu eh, dua dinar itu berapa satu dinar satu dinar 4 seperempat gram kalau dihitung 2 juta Ya 8 juta Satu dinarnya Kalau 2 dinar ya berapa 15 juta lah ya, 15 juta kalau sekarang Maksudnya, Ya ini Ditanggung oleh Abu Qatada Sudah aku tanggung 2 dinar itu Disolati Rasulullah setiap ketemu Abu Qatada Kamu sudah bayarkan utangnya <gif> Ditagih terus oleh Rasulullah kamu sudah lunaskan lunasi hutangnya belum ya Rasulullah? Ketemu lagi ditanya oleh Rasulullah. Sampai akhirnya bukota dah ini, wah ini saya kalau ketemu lagi saya ditanya lagi ya kan? Akhirnya dia bayarkan sudah, dia lunasi hutangnya Si mayit tadi. Ketemu lagi benar ketemu Rasulullah sudah kamu lunasi sudah ya Rasulullah. Alana barudajil tuh sekarang baru dingin kulitnya ini. Kenapa panas? Hutang itu membuat panas si mayit. Ini jangan dikira hutang mayit uh, mati selesai. Hutang mati apa? Selesai? Enggak, enggak selesai itu. Sampai dilunasi baru selesai. Nah ini baru apa? Selesai. Jadi menyiksa hutang itu akan menjadi siksaan bagi si mayit di dalam kuburnya makanya hendaknya eh, kita ini eh, menghafal mencatat hutang kita meskipun kecil hutang ini hutangnya meskipun apa kecil jangan remehkan hutang itu ini kecil saya masih punya hutang dah ini kepada untuk oh, masih oh belum eh sudah selesai selesai belum lunas eh sisa ini sekian dan seterusnya ini eh. jadi kalau hutang ini segera di apa <tuh> Segera dilunasi <tuh> Nah kemudian yang ketiga Menunaikan nadar si mayit Menunaikan nadar si mayit nah, Nadarnya apa? Nadarnya misalnya puasa nah, Puasa nah, Atau yang lain selain puasa Haji Misalnya haji Maka had, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Sa'ad bin Ubadah Rasulullah sallallahu ketika itu radhiyallahu anhu Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Rasulullah tanya nah ini minta fatwa kepada Rasulullah maka Rasulullah sallallahu maka si Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan inna ummi matat wa alaiha nadhrun ibu saya meninggal dan dia Pernah bernadar Tapi belum dia pak Ditunaikan nadarnya Nah ini Maka kata Rasulullah anha, Tunaikanlah Tunaikan nadarnya ibumu Yang menunaikan anaknya Nah ini Dan Rasulullah juga menyebutkan Man sama walihi wa da'id Walih saum Soma anhu waliyuhu Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa Hutang nadar Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan hutang puasa sini bukan Ramadan Kalau Ramadan disebutkan perselisian para ulama apakah termasuk di sini Termasuk Apakah, apakah termasuk puasa Ramadan atau tidak Ada perselisian Adapun pun nadar Puasa yang karena itu Itu adalah puasa yang Diakibatkan e, karena Bernadar puasa atau Tidak mampu untuk Membayar nah, Nadarnya maka dia harus Dibayar dengan apa? Puasa Kafarahnya puasa Nah Sebagian ulama mengatakan ini maksudnya Hutang puasa adalah Nadar Hutang puasa adalah apa? Nadar Nah, ini haji haji yang nadar kalau haji wajib apakah uh, dia pak uh, termasuk di sini? Nah ini. Nah ini yang dipersekitarkan para ulama. Adapun hadis uh, uh, saat ad dinubadah ini nadar ibunya bernadar nadarnya apa saja? Wasa uh, kemudian haji buat nadar sudah haji tapi nadar haji lagi. Nah, ini umrah atau apa saja? Maka kata Rasulullah, "Samaanhu waliyuhu yang berpuasa adalah walinya." Nah, ini kalau namanya wali bukan tetangganya, Iya kan? Bukan tetangganya, tetapi yang masih menjadi wali-wali ini, bisa maksudnya ahlul bait keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya. Nah, ini tetapi yang disebutkan dalam hadis atau riwayat hadis ini. Semua riwayat tentang menunaikan nadar Orang tuanya, hutang Itu semuanya adalah anaknya nah Ini Sehingga disepakati Kalau anak yang menunaikan Maka itu jelas masuk dalam hadis ini Yang diperselisihkan kalau selain anak Selain anak itu apa? Suami dan istri Kemudian keponakan saudara saudari ya ini ibu dan bapak misalnya oh ini saya mempuasakan anak saya ya ini ini yang diperselisihkan apakah juga bisa ataukah khusus untuk anak saja yang menunaikan ya ini karena dalam hadis rasulullah mengatakan soma anhu wali yang berpuasa adalah walinya ya, ini hadis ini menjadi Dalil bagi yang mengatakan Tidak mesti harus anak Yang penting adalah apa? Wali Wali itu bisa keluarga Family dekat Atau bisa jadi wali itu Orang lain yang membebaskan Budak, walinya Dia menjadi walinya nah, Jadi demikian Sehingga yang Berhujah itu adalah Keluarga itu anak saja Karena riwayat yang ada semuanya anak yang berdalil bahkan bukan hanya anak dengan hadis sabda rasulullah sallam soma anhu waliyuhu kalau soma berpuasa kalau puasa ada nasnya di sini jelas bagaimana dengan yang lainnya nah nadar di sini nadar kalau itu adalah nadar baik itu nadar puasa nadar haji nadar umroh nadar sedekah maka yang menunaikan adalah walinya yaitu ahli warisnya kalau ahli waris mengetahui ada nadar ada sesuatu tanggungan orang yang mayat maka diambil dari hartanya ini diambil dari harta si mayat ditunaikan nadarnya sedekahnya amanahnya dan semuanya atau wasiatnya maka ditunaikan sebelum ditunaikan atau sebelum dibagi warisan sebagai sebagai ahli waris dia harus melihat dulu mana saja atau apa saja yang menjadi tanggungannya Apa tanggungannya? Oh ini punya hutang, ini dibayarkan dulu Meskipun menghabiskan seluruh harta Tunaikan hutangnya Kalau seorang anak dia kemudian mengetahui orang tuanya punya hutang Maka gak ada hartanya kecuali ini, rumah misalnya Maka rumah itu eh, Jika memang tidak ada yang eh, Membayarkan hutangnya Harus dari hartanya karena saking banyaknya Maka bisa jadi sak, Saking banyaknya hutang Menghabiskan harta Menghabiskan apa? Hartanya Nih. Kalau memang harus Sudah jatuh tempo dan sebagainya Kalau masih memungkinkan Untuk ditunda misalnya ya Misalkan masih bisa Diusahakan <tuh> Dari uh, Dari uh, harta Misalkan Orang yang meninggal tadi, meskipun harus menghabiskan semuanya, maka tetap ini harus dibayarkan lebih dulu, utangnya ini. Karena ini menjadi tanggungan si mayit dibawa mati, apa maksudnya? Dibawa apa? dibawa mati. Tep. <tuh> Kemudian yang berikutnya yang, yang keempat, Nah ini, maya falul waladus salihum minallah, malik solihah, yaitu amal soleh anak, masyallah. Amal solehnya siapa? Anak, makanya kita pas, Masih bisa, salah satu ter, Yang tersisa dari Birul walitain Sisa Birul walitain yang masih bisa kita lakukan Beramal soleh Kita mensedekahkan Kita beramal soleh solat, solat puasa haji Semuanya, solat lima waktu kita Maka orang tua Yang sudah meninggal Mendapatkan Bukan hanya yang sudah meninggal sebenarnya Yang masih hidup pun Otomatis dapat pahala bah. Amal sholah yang kita bah. Kita lakukan Nah ini Baik yang kita hadiahkan untuk orang tua Ataupun tidak Tidak harus menghadiahkan kepada orang tua Ini pahalanya saya hadiahkan Pahala itu dari Allah Azza wa Jalla Nah ini Maka baik itu kita hadiahkan ataukah tidak kalau itu orang tua kita Otomatis dapat Otomatis apa Otomatis dapat nah, Ini ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Insani Tidak ada manusia itu Mendapatkan kecuali Yang dia usahakan Kecuali yang dia apa Usahakan Baik Maka Nabi Yang beliau diturunkan Ayat ini kepada beliau Beliau yang paling faham dengan ayat ini, faham sahaja kira kira-kiranya. Yang paling faham dengan ayat ini siapa? Rasulullah. Apa sabda Rasulullah tentang ayat ini atau yang berkaitan dengan ayat ini surah An-Najm ayat tiga belas bilan? Kata Rasulullah SAW eh, tentang usaha, tidaklah seseorang mendapatkan kecuali yang dia usahakan kasaba atau saa. Ah. Makna saa ah dan kasaba maknanya satu. Maka Rasulullah mengatakan Inna atiyaba ma'akala rojulu min kasbihi Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang Itu adalah hasil usahanya sendiri Min kasbihi Itu yang paling bagus untuk dimakan seseorang adalah hasil dari apa? Kerjanya, hasil dari usahanya Wa inna waladahu min kasbihi Dan anaknya adalah usahanya Hasil dari apa? Usahanya Jadi Si seseorang tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan nah, Anaknya juga dia usahakan Iya kan? Seseorang punya anak bagaimana? Ya berusaha punya anak Bagaimana berusaha punya anak? Dia menikah Nah, ini sampai akhirnya punya anak Maka dia itu si anak ini Hasil usaha orang tuanya Nah kalau si anak ini kemudian Beramal soleh, maka orang tua Otomatis apa? Dapat karena anak itu hasil usahanya Orang tua ini. Sehingga otomatis orang tua dapat Orang tua otomatis dapat Tanpa harus menghadiahkan Pahala Semua yang kita amalkan Nah ini Orang tua otomatis apa? Dapat kedua orang tuanya Bukan prosentase Mendapatkan pahala Seperti pahala si anak ini tadi Si anak mendapatkan pahala Baca Quran nah Ini Apalagi jika yang ngajari Orang tuanya sendiri Masya Allah Dia mendapatkan dari dua jalan Dari dia Mengajarkan Al-Quran Dan dia juga dapat Karena sebagai orang tuanya Doble. Nah ini pahala yang didapatkan karena dia yang ajar membaca Qur'an dan pahala karena dia orang tuanya. Nah ini orang tuanya si uh, si anak ini tadi. Nah jadi ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasai dan Ibn Majah empat diriwayatkan oleh yang uh, Imam yang empat. Nah yang kelima adalah dan ini yang terakhir disebutkan di sini adalah apa <coughs> eh, yang ditinggalkan. Nah ini jejak yang baik, jejak yang baik ini apa peninggalan. Misalkan bangunan masjid misalnya. Ini yang masjid ini yang bangun siapa? Oh ini urunan. Semua orang yang andil urunan bangun apa masjid. Nah ini. Meskipun dia urunan sedikit saja. ini eh, Yang penting dia apa? Uh, urunan. ya, uh, Urunan bangun masjid ini. Uh, maka semua yang ikut andil dalam pembangunan masjid. Setelah dia meninggal. Maka dia itu masih tetap dapat pahala orang yang sholat di dalamnya. Meskipun dia sudah apa? Meninggal. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Eh sehingga dia dapat pahalanya, estafet pahalanya ini luar biasa, iya kan? ini dapat bukan prosentase pahala, ini bukan prosentase pahala, tapi semua orang yang uh, uh, sholat di dalam masjid ini misalnya, maka amal sholat ini pahalanya akan didapatkan oleh orang yang membangun dengan ikhlas ini ikhlas ini jadi uh, patokan. Kalau enggak itu bagaimana? Ria misalnya. Ya rugi. Orang sedekah ria itu sebenarnya rugi. Iya kan? Orang bisa jadi sudah lupa dengan si ini. Sudah enggak ingat. Nah ini. Tapi Allah Maha ingat. Kalau dia ria dilupakan oleh orang selesai. Dia enggak dapat pahala, dia mungkin dapat pujian. Itu pun belum tentu. Dia pengennya riaknya itu apa? Oh, saya pengen dapat apa? Pujian orang. Bisa nggak dia dapat pujian? Mungkin. Tapi bisa jadi cuman pujian sementara atau sebentar. Orang sudah melupakan. Nah, ini. Lah kalau orang lain tahu bahwa dia itu riak, nah, ini sudah nggak bakal muji lagi, ya kan? Nggak bakal muci. Iya, kan? bakal rugi besar orang yang riak itu sebenarnya orang yang rugi. Nah, ini. Dia tidak beruntung. Nah orang yang ikhlas dia yang akan beruntung Makanya Rasulullah mengatakan idama Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah Yang sudah kita kenal Itu Rasulullah SAW bersabda Idama atau linsan apabila manusia itu mati Inqot wa min illa min salat Terputus amalnya Kecuali dari tiga perkara Illa min sodakotin jariah Yaitu serdekah jariah Awil min yuntafa'ubihi Atau ilmu yang bermanfaat Awala din salihini yaitu ulahu atau anak soleh yang mendoakannya Anak soleh yang mendoakan Masya Allah nah, Jadi ini uh, <coughs> uh, uh, Hadis yang Ma'ruf yang sudah kita kenal Dan ini adalah uh, Salah satu diantara Apa yang bermanfaat Yang dilakukan oleh uh, Oleh seseorang Nah ini dan tiga tiganya ini yang kelima ini adalah amalnya sendiri. Amalnya apa? Amalnya sendiri untuk dirinya manfaatnya. Di samping untuk orang lain sedekah jariah misalnya, ya kan? Sedekah jariah masjid misalnya. Eh, maka dia tetap mendapatkan pahala terus selama masjid ini digunakan untuk apa? Sholat ibadah dan yang lainnya. Nah Ini. Maka orang yang punya andil maka dia mendapatkan ini meskipun ini andilnya caya cuma uh, cuma berapa sepuluh ribu ini zaman dulu mungkin ya lebih apa uh, banyak tetapi apa dia mendapatkan terus pahalanya itu, masyaAllah. Tep, insyaAllah ini yang bisa kita bahas semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mungkin sebelum ditutup apabila ada yang ditanyakan. <tuh. tuh>. Ya yeah. boleh silakan. Pelunasan atau harta yang, Atau hutang yang dilunasi Dan semua itu yeah. Andai kata hutang tersebut Mengandung muncul riba Apakah juga ada kewajiban Untuk lunasi Ya yeah. Yang wajib dilunasi adalah Pokoknya saja Yang wajib apa Dilunasi Tanggungannya adalah yang apa Yang pokok Apabila pokoknya dihitung berapa pokoknya sudah terlunasi atau belum? Nah, ini uh, uh, sudah terlunasi, maka berarti sudah sebenarnya sudah nggak ada pak tanggungan. Tampak sini ya uh, sudah nggak ada tanggungan. Oh meskipun ini dia masih menagih hutang, uh, kalau itu dia menagih hutang dan hutangnya yang pokok sudah terlunasi atau belum? Sudah sudah selesai. Maka ini sudah enggak usah dia apa? dihitung dulu utang yang lainnya misalnya ada enggak utang yang lain kepada orang lain masa paham sini ya? ini utang riba ini utang kepada orang lain enggak enggak ada ribanya enggak dia utang biasa utang biasa utang kepada saudaranya atau utang kepada orang lain maka dihitung ini utang enggak ada ribanya uh, sudah dilunasi belum masih separuhnya maka lunasi yang separuh ini adapun yang hutang Uh, tadi ada bunganya tadi Maka pokoknya sudah selesai atau belum? Kalau belum pokoknya belum selesai Maka sejumlah apa? Sejumlah pokoknya tadi Nah itu sejumlah yang di uh, yang, uh, yang ada di pokok hutangnya Selebihnya ini sudah bukan apa? Bukan tanggungan hutang dia Pada hakikatnya dia sudah tidak berkewajiban Untuk melunasi hutang yang apa? yang riba tadi yang bunganya tadi. Nah, maka di, dikumpulkan semuanya dan diklasifikasi. Ini hutangnya riba atau bukan? Kamu nah, sini ya, hutang riba atau bukan? <tuh> Kalau itu riba, maka itu dihitung yang pokoknya saja. Nah, ini pokoknya saja. Nah, berikutnya. Ini pertanyaan ada orang meninggal jam 21 di rumah sakit Lalu keluar dari rumah sakit kira-kira jam 24 Apa harus dimandikan malam itu juga atau boleh dimandikan pagi pada subuh Boleh dimandikan paginya Jika tidak memungkinkan e, untuk disegerakan dimandikan Apabila memungkinkan maka e, lebih baik untuk segera di, e, dimandikan misalnya Kalau seandainya memang e, bisa disegerakan tapi mungkin uh, yang memandikan nggak ada yang yang bisa misalnya ya nah, itu. <tuh> Tetapi kalau di rumah sakit biasanya itu sudah dimandikan kalau memang diberikan pilihan biasanya. Ini yang setahu saya diberikan apa pilihan kalau di rumah sakit. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan untuk dimandikan di rumah. Nah Ini. Misalnya apa meninggal karena kecelakaan dan itu tidak memungkinkan untuk dia bang dibawa dalam keadaan utuh dalam keadaan apa terkadang harus dimasukkan dia bang di kotak misalnya ini nggak boleh dibuka atau di apa namanya kantong mayat misalnya nah kantong mayat kemudian di kotak nah seperti itu dia bang <tuh> dikuburkan nah, bisa jadi tanpa memandikannya. Tapi kalau permasalahan apakah bisa dimandikan di besoknya paginya Boleh dimandikan nah, Di pagi harinya Misalnya habis subuh uh, Atau uh, setelahnya Paginya Sebelum kemudian di kafani dan <tuh> Di proses selanjutnya Wallah ta'ala Dan Rasulullah pun Rasulullah juga apa uh, Tidak langsung dia apa Dimandikan rasulullah itu dikuburkan hari rabu rabu atau kamis nah ini meninggalnya hari senin dikuburkannya apa rabu nah ini jadi dua hari baru dia apa e, dikuburkan baik jadi boleh di, e, ditunda oh ini sudah terlalu malam misalnya meninggalnya e, dia antar juga jam 12 malam Sampai di rumah, ya sudah, ditunggu saja sampai apa besok pagi. Taib, Allah taalaan. Masih ada yang ditanyakan? Sudah. Taib, kita akhiri. Subhanakallahu, marbubanahu, bihamdik. Ashhaduallahilahilantastaufirkuatublik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.